Halo Pak Ali Selamat siang Pak Ali y a s a m a siang Oke、okay, s i l a k a n Ya ini baru terobosan nih Di tahun naga ini Jadi para PNS nih Para anak laki i n i n gak g bisa punya istri dua ya ba. Mas,、okay. Pak m a t s i h n p a n d r y Selamat siang p e n d r i s i l a k a n Waduh itu gajinya di TK ya Nah kalau suaminya Isri Dapat duit Siluman itu gimana ハーヤ m ンティン a やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やはやん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、や1やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、h ん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、やん、や n Gak g ada yang mau pikirin mbak Hal yang tidak ada signifikan kesih sama sekali Banyak yang mau pikirin Aneh nih orang-orang kita nih duduk Jadi apa ya Atau dari mana mereka datang ya Terima kasih Terima kasih kembali Pak t o m i y Ya s i l a k a n Ya yang kerja suaminya maksudnya Yang terima kasih istrinya Gak sesuai sama hukum Islam itu Terima kasih Halo Pak Aryo Halo Pak s i l a k a n Pak Ya Kalau saya pikir kok kurang susu ya Pak ya. Karena masalahnya kalau ini seorang ini pegawai n gak g punya duit nanti bagaimana? Masa mau minta i s t r i Mau perlu apa-perlu apa minta i s t r i dulu kan jadi ribet Pak. Dan nanti malah keluarnya itu jadi objeknya itu berlebih jadinya untuk nyari tambahan pendapatan. dan kebutuhannya sendiri-sendiri itu. Terima kasih, Pak, dari saya. s i Ada p a penelpon lagi? Halo, Pak Didio. Halo,、hey, selamat sore, Pak. Silakan, Pak Didio. Itu salah satu usaha yang paling baik, supaya orang pada, pada korupsi, Pak. Supaya tahu penghasilannya berapa. Karena istri-istri banyak dibohongi suaminya, bernyata banyak punya istri baru.、Ah, Ketauan h gajinya gede, tapi ngakunya kecil. Sehingga istri-istri pada korupsi gara-gara suaminya. Jadi korupsi segala macam. Jadi, パーファーマンガジーとディベルカーのテレビはとてもいいです。 パーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーの パンダがパンダがパンダがパンダがパンダがパンダがパンダがパンダがパンダがパンダがパンダがパンダがパンダがパンダがパンダがパンダがパンダがパンダがパンダがパンダがパンダがパンダがパンダがパンダがパンダがパンダがパンダがパンダがパンダがパンダがパンダがパンダがパンダがパンダ Kalau、oh, menurut saya sangat setuju Saya telah membuktikannya dan ternyata Alhamdulillah luar biasa Fantastis, istilahnya ya Sejahtera lah diurus a dia, dia. Oke,、okay. Seperti itu Pak Diki, terima kasih banyak Dan saya、Selamat、ke Pak Sugiono Selamat malam Pak Selamat malam Bu Opininya seperti apa? i Ya ya kalau saya t i n g g a sisi baiknya saja ya Walaupun mungkin secara urusinitas itu m a s i h banyak hal lain yang, yang Lebih、uh, harus didahulukan gitu. Tapi dari sisi baiknya sih Bagus gitu loh artinya biar suami yang suka neko-neko itu d i a pada tobat dan yang jelas bukan raja umum lagi Karena di daerah-daerah itu memang suka ada ya banyak sebagian besar itu nakal dan punya istri baru m u n gitu k n g i Nah itu menghindari itu mendingan benar transfer ke istri resminya aja gitu kan ya Dari satu sisi baiknya itu terima kasih Terima kasih kembali Pak Sugiyano Pak Budi selamat malam Selamat malam Iya komentarnya silakan Bapak 私はそれをがつけたらいいです。私はそれを見つけたらいいです。それを見つけたらいいです。それを見つけたらいいです。それを見つけたらいいです。 Kenapa n gak g hanya selip gajinya aja yang dilampirkan gitu loh Diberitahukan ke istrinya Masa harus sampai gaji-gajinya Storing <tori> ke istrinya agak lucu nih k e b i j a k a n pemerintahnya、okay. ini Oke Terima kasih kembali Pak Budi Satu penyelamat terakhir dengan Bapak Nyestu selamat malam Selamat malam Karena menurut saya Saya sangat setuju Karena、uh, istri kan yang selalu melihat Membaca 私はもう一度、私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は